Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Anzala sakinata Fi kulubil mu'minin li yazdadu imanu ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana allah aliman hakima wa ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi Fain asdak al hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syir al amori muhdasatuh, wa kull muhdasat bid'ah, wa kull bid'ah zulala, wa kull zulala fil nar. jamaah masjid agung Al Ukhwa Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun melalui streaming YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio Riz di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Surakol Bujayapura Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Radio Hidayah di Pekanbaru Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Amalan Hati Kita sedang membahas malah masalah zikir Kita sudah menerangkan makna zikir Penjelasan zikir dalam Al-Quran Dalam hadis dan ucapan Para sahabat dan para ulama Sekarang kita masuki Tingkatan-tingkatan zikir Dalam hal berzikir Manusia terbagi Kepada empat golongan Nanti Kita bisa meng Klasifikasi diri Masuk Golongan manakah kita? Pertama, kedua, ketiga ini yang terbaik dan keempat yang terburuk. Adapun golongan yang pertama adalah orang yang hanya berzikir dengan hati. Zikir dengan hati maknanya adalah Tanabuhul qalbi lil madhukur wa taqayyud lahu Waspadanya hati terhadap objek zikir Ingatnya hati terhadap objek zikir dan selalu terkait kepadanya jadi lisannya tidak ikut berzikir Tapi hatinya pikirannya ingat Kepada Allah Ingat kepada akhirat Surga, neraka Hisab, mizan Alam kubur Dan yang sejenisnya Inilah yang dimaksud Dengan zikir, dengan hati Walaupun Mulutnya Atau lisannya Diam, tidak ikut melakukan zikir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zikir dengan hati inilah yang menyebabkan kita menjadi tenang. Banyak pertanyaan yang menyatakan saya sering berzikir tapi hati saya tetap tidak tenang. Padahal Allah menyatakan dengan berzikir hati menjadi tenang, tapi kenapa saya banyak berdikir tapi tetap resah, gelisah risau, galau karena dia hanya berdikir dengan lisan tapi tidak berdikir dengan hati, nah yang membuat hari tenang itu adalah hatinya yang berdikir Allah berfirman alladzina amanu watatma innu kulubuhum Bidhikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub Orang-orang yang beriman hati-hati mereka akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Hatinya yang berzikir. Ingat hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati menjadi tenang. Adapun kalau yang berzikir sekedar lisan semata-mata tapi hatinya pikirannya ingat ke masalah, ingat ke trouble, ke problem, ke urusan-urusan yang menyedihkan, yang membuat dia jengkel, walaupun lisannya berzikir tapi hatinya tidak ikut berzikir, ini tidak akan tenang. Tetap saja resah dan gelisah. Allahu azza wa jalla Mensifati hati Orang-orang yang beriman Sebagai hati Yang luluh leyah lunak Ketika Mendengar zikir Atau hati itu berzikir Atau Mendengar alunan Bacaan ayat Al-Quran Karena Tidak sekedar telinga Yang mendengar hatinya Fikirannya ikut meresapi Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hatinya bergetar dan seluruh bulu tubuhnya itu bergidik karena penghayatan yang mendalam terhadap apa yang dia dengar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 23 Kata Allah Allahu angzala ahsan al-hadith Kitaban mutashabihan mathani Taqshairu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum Thumma talilu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah Thalika hurallahi yahdi bihi man yasha' Wa man yudlilillahi famalahu min had. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Maksudnya apa? Al-Qur'an, sebaik-baik perkataan itu Al-Qur'an. Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai sebaik-baik perkataan Kitabun mutasyabiha matani Kitab yang serupa yang dibaca berulang-ulang Walaupun orang itu sudah hafal seluruh Al-Quran Dibaca lagi dari awal terus sampai akhir Balik lagi dari awal terus sampai akhir Begitu seumur hidup Diulang-ulang dibaca Apa yang terjadi? Taqsyairu min hujuludul ladhina isyawna rabbahum Maka bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Allah, thumma yalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, lalu kulit kulit mereka dan hati-hati mereka melunak mendengarkan zikir kepada Allah. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Itu pujian Allah kepada orang mukmin karena hatinya itu selalu berzikir, lalu melunak, lalu bergetar. Dan pujian yang seperti itu banyak dalam Al-Quran. Selain itu Allah mencela hati orang-orang yang tidak takut kepada Allah ketika berzikir, Dicela dan ini teralami oleh sahabat selama empat tahun Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat yang ke-16 Allah berfirman: "Aleymin, lilladzina amanu, antakhsha qulubuhum lizikirillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka ketika berzikir kepada Allah? Kapan sih saatnya hatinya berzikir secara khusyuk kepada Allah? selama ini bercanda selama ini tertawa berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana baina islamina wa baina an'atar bananallahu bihadil ayah illa arba sinin tidak ada jarak waktu antara keislaman kami sampai celaan Allah kepada kami dengan ayat ini kecuali 4 tahun jadi selama 4 tahun masuk Islam hati mereka tidak berzikir lalai kepada Allah. Lalu turun ayat ini mencela. Alam ya anil ladzina amanu an taksya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar khusyuk hati mereka ketika berzikir kepada Allah. Wahmana salaminal hak dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Jadi kata Abdullah bin Masud, empat tahun di awal keislaman mereka mereka lalai sampai turun ayat ini. Terpukullah mereka. Ha, ayat ini menunjukkan hati orang-orang yang beriman begitu khusyuk ketika berzikir kepada Allah Azza Wajalla. Selain celaan ada ancaman bagi orang yang hatinya keras Tidak mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dalam hati, yang dalam otaknya hanya dunia Baik itu uang, popularitas, pangkat, jabatan, kekuasaan atau yang sejenisnya Yang ada di benaknya, yang ada di hatinya selalu begitu Keraslah hati orang yang seperti itu maka diancam oleh Allah azza wajalla Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 22 Afa man syarahalllahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi Afa man syarahalllahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi Fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah Ulaiika fi dzalalin mubin Kata Allah manakah yang lebih baik Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan dia berada di atas cahaya dari Rabbnya Ataukah orang yang tidak demikian? Kata Allah, "Fawailul qasiyati qulubuhum." Celaka bagi orang-orang yang hatinya keras melzikrillah dari zikir kepada Allah. Hatinya tidak mau zikir kepada. Allah. Celaka orang seperti itu, ulaiika fi dhalalim mubin, merekalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Surah TV juga bergabung ya Ahlan selamat datang Pemirsa Surah TV di mana saja anda berada Makna dari ayat ini Bahawa orang yang hatinya keras Tidak mau berfikir keperluh Terancam dengan ancaman kecelakaan Fawailul lilqas yatiqlubuhum Bahkan Allah menggambarkan hati yang seperti itu mirip-mirip hati orang kafir Bedanya kalau orang kafir disebut nama Allah disebut Islam Hatinya itu mangkau, hatinya itu kesel, hatinya itu mendadak panas, mendadak meriang dia kalau disebut Islam, kalau disebut Allah, kalau disebut Nabi-Nya, kalau disebut Al-Quran Itu mangkaunya itu luar biasa, itu orang-orang kafir Tapi kalau disebut berhala-berhala sembahan mereka, mereka senang dan gembira Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 45 Wa Wa'idha dhukirallahu wahdah Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza min duni idzahum yastabsyirun. Orang kafir itu bila disebut hanya nama Allah. Disebut nama Allah, disebut syariat Allah. Dibacakan ayat, maka apa yang tadinya Ishma'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Mangkalah keselah, panaslah Hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat Dan apabila disebut berhala-berhala yang mereka sembahselin Allah Tiba-tiba mereka sumringah Senang, gembira, semangat Makna ayat ini dijelaskan oleh Al Imam al kurtubi dalam kitab al jamil li Al-Qur'an makna al-ayah Idza dhukirallahu in qabadhat qulubul ladina qulubul kafirin wa nafarat wastagbarat wa idza dhukiratil awsan dhahara 'alaihimul al bashar was-surur makna ayat ini bila disebut nama Allah mengkelah hati orang-orang kafir mereka menghindar, menjauh, tidak mau mendengar nama itu dan bertakabur. Tapi bila disebut berhala-berhala sesembahan mereka, mereka pun senang dan bahagia. Jadi ayat ini ada yang memuji orang-orang yang hatinya berzikir. Ada yang mencela orang-orang yang tidak berzikir Bahkan ada yang mengancam orang yang hatinya tidak berzikir Dan ada juga ayat yang menjelaskan Kalau orang kafir mangkal tuh, disebut nama Allah Hatinya panas Selain itu Allah pun menyuruh nabinya agar Berpaling dari orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah dari berzikir Orang-orang yang selalu berbicara dunia Berorientasi dunia Maka berpalinglah dari orang-orang seperti itu Jangan ditaati, jangan diikuti, jangan dijadikan sahabat Karena nanti kamu terseret Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَالْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Jangan kamu ikuti, jangan kamu taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari berzikir kepada kami Allah menyebut orang yang kami lalaikan hati mereka Kenapa mereka lalai dari berzikir? Sengaja dibuat lalai oleh Allah dari berzikir. Tidak diberi hidayah untuk berzikir. Loh kenapa Allah itu kok begitu membiarkan hambanya tidak diberi hidayah? Kalau Allah tidak memberi hidayah, itu karena balasan Allah atas dosa dan maksiat yang sebelumnya dilakukan oleh orang tersebut. Ingat hidayah ini Allah berikan sebagai balasan atas perbuatan baik sebelumnya. Tapi kalau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah perbuatan buruk, dosa dan maksiat, Allah akan berhidayah. Bahkan hidayah yang sudah ada dicabut dari diri orang itu. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan hidayah Allah itu turun. Dengan cara dipancing melakukan perbuatan baik. Coba Allah berfirman, wakulu qaulan, sadidak yuslih lakum aamalakum ayang firla kum zonobakum. Ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik. Maka apa akibatnya? Kalau kita mengucapkan ucapan yang baik seperti zikir, amar ma'ruf nahi munkar, bacaan Al-Qur'an, menasihati sesama, mengajarkan dan belajar ilmu, itu berkata yang baik itu. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makna mensolehkan amal-amal kamu kata Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya, ai lil Allah memberi taufiq, memberi hidayah kepada kalian untuk melakukan amal soleh Jadi hidayah untuk melakukan amal soleh lahir karena kita ngomong yang bagus sebelumnya itu Baik berzikir, baca Al-Quran, menasihati orang secara benar Maka Allah janji Wa qulu qawlan sadidak yuslih lakum amalakum Wahai firman Tuhanmu, diampuni juga dosa-dosa kamu tu. Sebaliknya, maafumu khalaafah. Kalau orang ngomongnya buruk, bukan mengundang hidayah, bahkan hidayah yang ada dicabut oleh Allah. Ngomong buruk itu berdusta, bergibah, mencela, menghina. Seperti itulah. Maksudnya menghina orang, mencela orang, mengibahi orang. Adapun kalau menceritakan keburukan sebuah amal buruk tanpa menyebut pelakunya, ya itu maha harus. Jadi haram, zina haram, mabuk haram. Itu yang dihukumi orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Walaupun si penjudi, si pemabuk, si pezina tersinggung apa tidak? tersinggung ini orang nyindir saya nih, menganggap saya ahli neraka, menganggap saya sesat. Bala kita tidak ngomong pelaku, tapi ngomong perbuatan. Apa, adapun dia ke surga atau ke nerakanya, nggak ada kaitan dengan haramnya judi atau zina atau mabuk. Karena mungkin hari ini dia berzina, berjudi, mabuk. Besok lusa dia taubat, bagus taubatnya, lalu mati dalam keadaan sudah taubat. Ke surga atau ke neraka? Ke surga. Jadi kalau kita mengatakan mabuk itu haram, tidak berarti si pemabuk pasti masuk neraka. Si fulan yang masuka mabuk pasti masuk neraka, enggak. Sebab kita belum tahu akhir kehidupan orang itu apakah masih dalam keadaan mabuk atau sudah, sudah taubat kalau umpanya dia lagi nyekek botol gitu ya tiba-tiba mati ya itu mah ke neraka dalam keadaan nyekek botol begitu tapi sekarang nyekek botol jangan disebut pasti ini ke neraka gak boleh karena kita belum tahu akhir dari kehidupannya, termasuk umpamanya ada orang yang meng menghina Allah Rasulnya Al-Quran membantai kaum muslimin orang itu masih hidup, tidak boleh kita punis, pasti dia dikerak neraka yang paling bawah karena kita belum tahu akhir dari kehidupannya mungkin tidak orang itu nanti tobat? Ya, para sahabat Umar bin Khattab pernah mau membunuh Nabi Muhammad SAW Coba kalau itu kita ponis Umar Pas dituhkan raka eh, Kemudian hari masuk Islam dan bagus Keislamannya Gak boleh memfonis personal Tapi Kalau menerangkan Buruknya sebuah perbuatan Yang Allah haramkan ya. Tapi orang suka salah faham Oh dia menyesatkan orang Oh dia mengkafirkan orang Kan gitu ya Mengoreksi kesalahan orang tidak berarti mengkafirkan, tidak berarti memfonis ahli neraka, enggak. Kita mah hanya menghukumi apa? Perbuatan dan bukan memfonis pelaku dari perbuatan itu. Jadi kalau umpamanya menyebut nama orang itu gibah. Tapi kalau umpamanya menerangkan buruknya sebuah perbuatan yang memang buruk itu tidak gibah kita menyatakan judi haram mabuk haram korupsi haram, maling haram itu gibah apa tidak? tidak, kita sedang menghukumi sebuah perbuatan yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Azza SWT nah seperti itu bukan vonis kepada pelakunya termasuk keempat amalan ini, tidak ada contohnya yang menurut ayat, menurut hadis menurut para ulama begini Apakah itu vonis kepada pelaku dari perbuatan itu? Enggak sama sekali. Ya. Oh, berarti mengkafirkan, berarti mengabsesat. Dia salah pola pikirnya, keliru punya pola pikir sendiri lalu diterapkan kepada ucapan orang. Enggak, enggak boleh seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan ucapan buruk, bo dusta, gibah, fitnah mencela, apa yang terjadi? Dia terhalang dari hidayah Allah, bahkan hidayah yang sudah ada pada dirinya dicabut oleh Allah. Tadinya dia sebelum ngomong buruk suka melakukan ibadah. Setelah ngomong buruk ternyata berat dan berhenti. Coba perhatikan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba" Fa innal kadiba yahdi ilal fujur Wal fujur yahdi ilal nar Jauhi oleh kalian dusta Dusta ini ucapan buruk apa ucapan jelek? Buruk dan jelek Saya enggak memberi pilihan baik Hindari oleh kalian dusta kenapa? Kenapa? Fa'inn al khadiyah di ilal fujur, karena dusta itu yahdi, menunjuki pelakunya kepada perbuatan fujur. Fujur itu ada dua makna, seperti yang sering saya jelaskan. Ikutip dari penjelasan Sya'ul Tha'imin rahimahullah. Fujur yang pertama al wuku fil maasi terjerumus ke dalam maksiat. Sebelum berdusta dia tidak melakukan tidak berani melakukan dosa ini ini ini ini ini. Terpelihara dia. Eh setelah dia berdusta kok jadi berani melakukan dosa yang tadinya dia hindari itu? Itu fujur, al-wuqufil ma'asi. Karena apa? Karena dusta. Terdorong dia, punya keberanian dia, termotivasi untuk melakukan keburukan yang selama ini tidak pernah dia lakukan. Akibat dusta Kedua Al-Khuruj Ani To'ah Makna Fujur keluar dari ketaatan Sebelum dia berdusta Dia suka Senin Kamis Dia suka Tahajud Dia suka baca Quran sehari satu Juz Setelah dia berdusta Berhenti semua itu Terasa berat Lalu terfikir oleh dirinya Itu kan sunnah enggak dilakukan juga enggak apa-apa Akhirnya berhenti keluar dia dari ketaatan lihat omongan kotor seperti dusta menghalangi hidayah, bahkan hidayah yang ada dicabut bahkan ada bahkannya keinginan untuk bermasyad yang tadinya tidak ada menjadi besar dan terjerumus dia ke dalam masyad itu kalau ngomongnya apa? bohong sebaliknya Alaikum bismillahirrahmanirrahim ilal birri wal birrah yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Jujur ini ngomong baik atau ngomong benar. Dua-duanya baik dan benar, ya. Wajib kamu jujur, karena jujur itu yahdi ilal birri, yahdi memberi hidayah memberikan petunjuk kepada albir bila itu adalah kebaikan yang tadinya dia tidak lakukan dan berat melakukannya karena dia jujur oh tiba-tiba enteng tiba-tiba ringan dapat hidayah dari Allah termasuk bir itu adalah berhenti dari kemaksiatan dan dosa yang mungkin selama ini berat dia tinggalkan Karena setiap dosa itu mengandung unsur kesenangan dan candu ya. Tapi karena jujur tiba-tiba dia begitu mudah meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini dilakukannya. Nah lihat. Jadi kalau Allah memberi hidayah kepada orang itu karena apa? Balasan atas kebaikan orang itu. Dan kalau Allah... Mencabut hidayah dari seseorang Itu karena balasan atas keburukan orang tersebut Termasuk kalau orang hatinya dilalaikan dari zikir oleh Allah Sengaja oleh Allah dia lalaikan Untuk tidak berzikir kepada Allah Tidak mau berzikir kepada Allah Kenapa Allah berbuat begitu kepada orang itu Sebagai hukuman atas dosa dan kesalahan yang sebelumnya dia lakukan Kata Allah hindari itu orang seperti itu berpalinglah kamu dari orang seperti jangan diikuti jangan ditaati, jangan dijadikan kawan setia Allah menyatakan wala tu man agfalna qalbahu an likrina jangan kamu taati orang-orang yang telah kami lalikan hatinya dari berpikir kepada kami termasuk Rasul alaihissalam dalam rangka ini tindakan preventif -dari ah, menutup pintu-pintu keburukan apapun yang membuat hati ini menjadi keras diwanti-wanti oleh Nabi SAW salah satunya adalah selain banyak tertawa salah satunya adalah banyak bicara tidak ada zikirnya itu dilarang oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam kerana apa? Efeknya yang buruk. Efeknya membuat hati keras. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Latuksirul Kalam bi Ghairi Dzikrillah, fa inna kafratul Kalam bi Ghairi Dzikrillah quswatun lil Qalb, wa inna amad al Nasi min Allah al Qalbul Qasi." Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah bisa mengeraskan hati dan manusia yang paling jauh jaraknya dari Allah adalah manusia yang hatinya keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya. Berkata Imam At-Tirmizi, "Hadisun Hasanun Gharib." Hadis ini hadis yang hasan dan gharib. Hadis hasan termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Adapun hadis gharib termasuk salah satu di antara jenis hadis ahad. Dan hadis ahad kalau dia sahih atau hasan makbul. di kalangan para ulama ya. Jadi zikrullah azza wajalla kalau dilakukan oleh hati membuat hati ini luluh dan melunak sensitif terhadap sentuhan ilmu, sentuhan ayat, sentuhan nasihat. siapapun yang menyampaikan ayat atau nasihat itu langsung hatinya itu luluh dan menerima. Lalu tenanglah hati tersebut dengan berzikir kepada Allah Azza Wajalla. Lalu hati yang dipenuhi zikir adalah hati yang terbentengi dari musuh-musuh Allah Azza Wajalla. Makanya para ulama menyatakan zikrullahi fil qalb, syiful zakirina Zikir kepada Allah dengan hati Itu ibarat pedangnya Orang-orang yang berzikir dalam menghadapi Syaitan laknatullahi alaih Syaitan tidak mau mendekat Sudah kita terangkan di awal bab ini Perumpamaan zikir bagi manusia Terhadap godaan syaitan Ibarat seorang tawanan yang kabur dikejar oleh musuh yang menawannya terus dia terus berlari tanpa henti sedikit dia lalai sedikit istirahat dia disergap dia tidak pernah berhenti walaupun lelah walaupun sedetik sedetik berhenti disergap dia berlari berlari terus dan musuh mengejar mengejar terus Sampai dia masuk ke dalam sebuah benteng Lalu ditutup gerbang bentengnya Terlindungilah dia dengan benteng itu Musuh pun tidak bisa masuk Amanlah dia dari sergapan musuh Benteng itulah zikir Musuh itulah syaitan Dan orang yang kabur tadi itulah kita sebagai manusia Sedikit kita lalai dari berzikir kepada Allah, saat itu syaitan masuk menggoda kita dan menjermuskan ke dalam kebinasan. Zikir hanya dengan hati saja, dengan tidak memungkinkannya diiringi dengan lisan adalah sebuah yang bagus, sebuah amalan yang bagus. Apa mungkin? tanpa gerakan lisan kita hanya berdikir dengan hati tapi tidak bisa dengan lisan bisa, contohnya ketika kita berada di dalam WC boleh gak berzikir di dalam WC boleh asal hanya dengan hati yang terlarang dengan dengan lisan, tidak boleh ketika kita duduk di toilet di WC atau jongkok Selama di WC kita membayangkan surga, membayangkan neraka, membayangkan azab kubur, membayangkan kemahakuasaan Allah. Boleh apa tidak? Bagus. Itu zikir dengan hati. Enggak apa-apa. Boleh enggak? Ketika apa namanya di dalam WC sambil mendengarkan pengajian, mendengarkan murattal? Boleh. Sudah kita terangkan para ulama zaman dahulu Saking ketatnya di dalam memanfaatkan waktu, maka ketika dia masuk WC pun enggak ingin waktu selama di WC berlalu tanpa memperoleh ilmu, enggak ingin dia suruh muridnya dibacakan kitab ini di luar saya di dalam bacakan yang keras sehingga selama di WC saya tetap dapat ilmu. Tidak terlarang mendengarkan kajian, muratal Al Quran selama kita di WC. Tidak terlarang selama di WC kita berfikir dengan hati, dengan fikiran, membayangkan kekuasaan Allah Azza SWT dan seterusnya Yang terlarang itu berfikir dengan lisan Jadi ketika lisan tidak memungkinkan ikut zikir hanya dengan hati maka itu bagus Tapi ketika seseorang mampu berfikir dengan hati dan lisan tapi dia hanya melakukannya dengan hati saja tanpa lisan Dia sungguh telah meninggalkan sesuatu yang afdal Inilah jenis dikir yang pertama yaitu dikir dengan hati saja Makna berdikir dengan hati adalah Waspadanya hati, ingatnya hati Termasuk fikiran, hati juga akal Sinanim dari akal adalah al-qalab. Karena fungsi hati untuk memahami. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Jadi, makna berfikir dengan hati adalah ingatnya hati atau fikiran kepada kekuasaan Allah. Azza wa Jalla kepada syariatnya tanpa ada gerakan apapun di bibir kita dan zikir dengan hati inilah yang membuat hati tenang ya ini tingkatan zikir yang pertama atau golongan pertama orang yang berzikirlah orang yang hanya berzikir dengan hati kedua azzikru bil lisani faqat Golongan kedua adalah golongan orang-orang yang hanya berzikir dengan lisan saja. Hatinya enggak ikut menghayati. Bibirnya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, membacakan Al-Qur'an. Basah si bibirnya dengan zikrullah tapi tidak ada penghayatan terhadap hati. Boleh apa tidak seperti ini? Ya lumayan, ada kebaikannya walaupun tidak afdal. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Basrah radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'ay <Sess> al-Islam qad kasurat alayya faakhbirni akhbirni bisyai'in atasabbatu bih. wahai Rasulullah Sesungguhnya syariat Islam ini terlalu banyak nih bagi saya. Liurnya. Terlalu banyak tuh bagi saya. Coba jelaskan kepada saya. Satu amalan saja. Jangan banyak-banyak. Yang saya akan pegang teguh seumur hidup saya. Saya akan amalkan terus-menerus. Satu aja Jangan terlalu banyak mengajarkan poin-poin syariat kepada saya. Maka Nabi SAW bersabda La yazalu lisanu karataban bidhikrillah Selalu lah lisanmu terikat dengan dzikrullah. Teruslah berdikir secara lisan kepada Allah Azza wajalla. Sebut nama Allah dengan segala macam sifatnya Apa efeknya? Efeknya banyak Salah satunya adalah akan memperoleh perlindungan dari Allah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji dari Allah. Sebagaimana dalam salah satu hadis kursi. Hadis kursi ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salat wasalam, "Ana ma'a 'abdi idza dzakaruni wa taharrakat bi syafatah." Kata Allah, Aku akan selalu menyertai hamba-Ku. Sudah kita terangkan menyertai di sini maknanya ma'iyah khasok. Ma'iyah khasok itu menyertai dengan makna khusus, yaitu melindungi, yaitu membimbing, yaitu menjaga, yaitu menolong. Ini khusus bagi orang-orang tertentu, termasuk bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Inna Allaha ma'al muttaqin, Allah menyertai orang bertakwa. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'al muhsinin. Itu menyertai secara khusus. Disebut ma'iyyah khassa. Ada lagi ma'iyyah amma. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma'akum ainama kuntum wa huwa ma'ahum ainama kanu." Allah menyertai kalian, seluruhnya manusia dan jin di manusia kalian berada. Allah menyertai mereka semuanya, manusia baik yang kafir, yang muslim, yang jin, malaikat. Semuanya disertai oleh Allah. Makna disertai, di sana, diawasi, diketahui. Tidak pernah lepas dari pengawasan dan ilmu Allah. Itu disebut ma'iyah amah. Jadi kalau ma'iyah amah, maknanya diawasi, diketahui, dilihat, disaksikan. Kalau ma'iyah khasah, maknanya dilindungi, ditolong, dibantu, dikokohkan, dibimbing. Al mutaqin, Allah menyertai orang-orang bertakwa, artinya Allah akan menolong, melindungi orang-orang bertakwa. Termasuk orang yang akan memperoleh memperlihat mayakaswara, orang yang berzikir kedua bibirnya itu bergerak menyebut asma Allah. Kata Allah SWT, Anama abdi ida zakarani wa tahrqat bi syafatahu. Aku selalu menyertai hambaku bila hambaku zakarani menyebut namaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut asmakku ini zikir dengan apa namanya dengan lisan asal berzikir dengan lisan Allah menyertai dia tuh memberikan pertolongan perlindungan yang dibutuhkan berkata Abu Darda radhiyallahu an innal ladzina alsinatahum ratbun ratbun bizikrillah ia masuklah ahaduhumul jannah wa huwa yadhhaq sesungguhnya orang-orang yang lisan-lisan mereka basah karena berzikir kepada Allah mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tertawa jadi semua dalil tadi menunjukkan zikir hanya dengan lisan itu bagus apa tidak Lumayan ada beberapa janji dari Allah dan rasulnya tentang orang yang berzikir hanya dengan lisan. Dan inilah golongan yang kedua. Golongan pertama hanya zikir dengan hati, golongan yang kedua hanya zikir dengan lisan. Golongan ketiga yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ketiga ini. Golongan ketiga ini dzikrul bil qalbi wal lisan imaan, wahwa mayyizamiyu fihi dzikrul lisan wal qalb bi tafakur, fil ma'na bi fil ma'na wa istihzaru azamatillahi taala, wahwa dzikrul kamilul ma'muruh bihi. Ketiga. Orang yang berzikir dengan hati dan lisan secara bersamaan Dia menyatukan di dalam zikirnya Peran hati dan juga lisan Mentafakuri maknanya Yang dilakukan oleh hati Menghadirkan keagungan Allah Dan menyebut namanya dengan lisannya jadi lisan mengucapkan hati fikiran menghayati maknanya Inilah zikir yang sempurna yang diperintahkan Dan inilah seutama-utama zikir dan zikir yang paling bermanfaat Berkata al-imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala Kata Kata beliau Afzalul Zikri, dan fahu ma watua fihi al-qalbul lisan, dan kahana min al-azkarul nabawiyah, dan syahid al-zakiru ma niyahu ma wa maqasidahu. Kita bermula dalam kitab Al-Fawaid. Seutama utama dzikir dan dzikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang dilakukan oleh lisan yang disertai penghayatan hati itu pertama. Jadi perpadunya lisan dengan hati. Yang kedua wakana min al adzkarin nabawiyah zikirnya zikir-zikir yang mencontoh kepada Nabi saw. Yang ada nas hadisnya yang sahih. Dan yang ketiga orang yang berzikir itu menghayati makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Tiga kriteria zikir yang paling bermanfaat yang, dan yang paling aftal. Pertama dilakukan oleh hati dan lisan secara bersamaan. Kedua zikirnya zikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang ketiga adanya penghayatan. Memahami makna dan maksud yang terkandung dalam zikir tersebut. Bahkan tidak hanya hati dan lisan yang berzikir, tapi seluruh anggota badan kita terlibat dalam zikir dengan bentuk yang sesuai dengan fungsi dan peran dari anggota tubuh itu. Qala ba'dul arifin telah berkata ba'dul arifin. Sebagian ulama, Zikir itu ada tujuh macam Tidak hanya dua atau tiga saja Tidak hanya dengan hati dan lisan atau hati lisan saja Tapi ada tujuh Anggota badan lain pun tangan, kaki, mata dan seterusnya itu ikut berzikir Telinga juga ikut berzikir Antum semua sekarang yang sedang mendengarkan Diam, tidak bicara Ini sedang berfikir Tapi fikirnya dengan hati Dan dengan telinga Mungkin ada juga yang fikir dengan tangan Ada kenceng lewat nah, Di stop dulu Gak dibiarkan Lewat kayak lampu hijau Begitu aja enggak Stop agak lama Keluarkan dompetnya Masukkan semua dengan dompetnya kalimat. <laughs> itu zikir dengan tangan. Qala ba'dul arifin az 'ala sab'ati anha. Zikir itu ada tujuh macam. Pertama, fa dzikrul 'ainai min khasyatullah. Pertama, zikirnya kedua mata Allah dengan menangis karena takut kepada Allah. Takut akan dosanya, takut akan azabnya. Lalu dia menangis maka tangisan nah zikirnya apa mata jarang kita berzikir dengan mata ya kalau bermaksiat selalu itu tiap hari zikirnya itu yang menghalangi zikir dengan mata kepada Allah tuh gitu tuh ya terlalu bersih karena sering dicuci matanya diket-ketik cuci mata diket-ketik cuci mata bersih tapi secara hakikat kotor itu mata. Tidak bisa berzikir kewalah dengan kedua mata dalam bentuk menangis. Wa dzikrul udzunah bil isqa' dan berzikir dengan kedua telinga adalah dengan mendengarkan dengan menyimak, mendengarkan muratal al Quran, kajian-kajian ilmu Yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Itu berarti sedang berzikir dengan kedua telinga. Seperti Antum sekarang lakukan Wa zikru lisan bithana Dan berzikirnya lisan Dengan cara memuji Dan menyanjung Allah Azza wa Jalla Kita menyebut subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Itu zikir dengan lisan Sudah berapa tuh? Zikir dengan mata Nangis Zikir dengan telinga dan ketiga zikir dengan lisan memuji Allah. Wa yadaini bil iqta. Zikirnya kedua tangan dengan memberi. Infaq, sedekah, zakat. Tutulungkano butuh tatalangkano susah, meremaweh ka papa manusia. Itu zikir dengan tangan ada kenceng lewat, tahan dulu keluarkan dompet, masukkan semua warna merah yang halus-halus kesana itu zikir dengan kedua tangan ya. Wazikul badan bil wafa, zikirnya badan dengan cara menunaikan hak Allah atas badan ini. Kita ruku, kita sujud, kita berdiri, kita duduk dalam solat. Itu zikirnya badan kita itu. Sementara lisan berzikir membaca. Bacaan dalam ruku, sujud, berdiri, duduk Badan kita berdikir dalam bentuk melakukan perbuatan ruku, sujud, berdiri, duduk di dalam sholat Termasuk tolabul ilmi seperti yang sedang kita lakukan kan diperintahkan oleh Allah Dan itu harus dilakukan oleh badan kita Maka ketika belajar dan mengajarkan ilmu pun Badan kita berdikir Wasikrul kalbi bilkhafaraja. Adapun zikirnya hati dengan adanya takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya rasa takut disertai rasa harapan kepada Allah. Takut akan dosa, takut akan azab, akan laknat, akan murka Allah, dan takut ditolaknya amal-amal kita. Itu adanya perasaan takut itu itu zikirnya hati. Tapi ada juga berharap, semoga amal kita diterima, semoga Allah memenurkan ampunan dan rahmat. Itu juga dzikir. Wazikru ruh bi taslim warido dan zikirnya ruh dengan cara taslim dan rido, pasrah, sadrah, Sumrah dan rido kepada ketetapan Allah Muazzamajallah. Itu tujuh. Anggota badan yang ikut melakukan zikir. Mata, telinga, lisan, kedua tangan, badan, hati, dan juga roh. Ya? Itulah sebaik-baik zikir. Orang yang melakukan zikir dengan seluruh anggota badannya. Itulah golongan yang ketiga. Dan golongan terbaik dalam hal zikir. Keempat, semoga Allah SWT menghindarkan kita dari hal ini, dari golongan yang keempat ini, yaitu Azamu zikrilahu ta'ala la bilqalbi wa la bil lisan Orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, baik dengan lisan ataupun dengan hati Hati tidak pernah ingat kepada Allah Lisan tidak pernah menyebut nama Allah Kedua-duanya tak pernah berpadu dalam diri eh, dia Tentang Allah Azza SWT Inilah keadaan orang-orang yang lalai Orang yang berpaling Orang yang akan rugi dunia, rugi akhirat Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah Thoha 124 sampai 126, kondisi orang ini akan sangat mengenaskan. Dunianya juga akhirat. Jangan tertipu penampilan lahirnya. Seperti senang dan bahagia, hatinya pikirannya goncang. Kepalanya hampir pecah memikirkan problematika yang harus dia hadapi. Di dunianya dia merasakan kesumpekan. Di akhiratnya jauh lebih parah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Tauhah 124 sampai 126. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbil limahsyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qaula kada lika atats ka wa kada likal yomatunsa. Siapa orang yang berpaling dari berfikir kepadaku, yang pernah mau berfikir dengan lisan, dengan hati, dengan seluruh anggota badan, baginya akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Dan kami kumpulkan orang itu di akhirat pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pada waktu di dunia meleka. Di, di akhiratnya buta. Orang ini protes. Rabbi limaha syartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta pada dulu ketika di dunia aku melihat? Apa jawaban Allah? Ini yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan ketika di dunia. Kata Allah, demikianlah dulu waktu di dunia. Telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Tapi kamu mengabaikannya. Kamu melupakannya. Demikian juga di hari ini kamu diabaikan. Kamu dilupakan. Kamu dihinakan. Karena dahulu ayat-ayat kami juga tidak ada harganya dalam dirimu, dalam kehidupan kamu. Itu kondisi orang yang apa? Yang tidak berzikir. Di dunia sumpah kehidupannya, di akhiratnya akan jauh lebih mengenaskan. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 19 Allah berfirman Istahwada alahimu syaitan fa'ansahum zikrallah ula'ika hizbus syaitan Ala inna hizbasy syaithani humul khasirun Mereka dikuasai oleh setan. Lalu setan melupakan mereka dari zikir kepada Allah. Orang yang mengikuti setan, mentaati setan, setan membuat orang itu lalai dari zikir kepada Allah. Lalu Allah menyatakan ulai ulai ka hizbus syaithan. Mereka lah tentara setan. Golongan setan, partai setan, dan ingatlah golongan setan itu pastilah akan menjadi orang-orang yang amat sangat merugi. Ya, orang seperti ini tidak boleh dijadikan kawan, tidak boleh ditaati, tidak boleh diikuti, malah harus. Dijauhi Allah menyatakan: Walatutiman agfalna qalbahu anzikrina, watbaahawah wa kana amruhu furroto. Jangan kamu taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya dan urusannya itu selalu berlebih-lebihan melewati batas yang ditetapkan. Orang yang seperti itu Hatinya mati dan itulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasul Alaihissallam. Beliau menyatakan, "Masyalul laldi yadkur Rabbah wal laldi la yadkur Rabbah masyalhi wal maysid." Perumpamaan orang yang suka berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Orang yang suka berzikir adalah orang yang hidup, hidup hatinya. Dan orang yang tidak berzikir orang yang hatinya mati. Sering kali saya jelaskan para ulama menerangkan orang-orang yang tidak pernah berzikir itu jasadnya menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Hatinya mati terkubur dalam jasadnya. Maka orang seperti itu oleh para ulama disebut dengan sebutan kuburan yang sedang berjalan Itu ada kuburan sedang berjalan Mana-mana ada kosong? bukan Tapi orang-orang yang lain, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis Itu kuburan yang sedang berjalan Mereka punya hati tapi hatinya mati Dan hatinya terkubur dalam jasadnya yang masih hidup Jasadnya sudah mati, sebelum eh, hatinya sudah mati, terkubur dalam jasadnya sebelum jasadnya mati dan kelak dikuburkan di dalam tanah. Semoga Allah Azza Wajalla menghindarkan kita dari golongan yang keempat ini ya. Itulah empat <tuh> <tuh> Alhamdulillah. Ya hadikumullahu islamu alaikum. Itulah empat golongan manusia dalam hal berzikir. Golongan pertama adalah manusia yang hanya berzikir dengan hati saja, yang kedua dengan lisan saja, ketiga yang terbaik lisan dan hati bersama-sama bahkan diikuti oleh seluruh anggota badan. Dan golongan keempat wal yazbillah, golongan orang yang tidak pernah berzikir dengan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cukup sore hari ini sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertajam. <tuk> <tuk> Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada yang ingin buku ini doa dan wirid Berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Ikhwan ada? Ada yang mau? Eh, nah, pakai kasih tam. Siapa namanya? Hmm? Adik. Aldi. Aldi. Jawab dulu ya. Harus berjihad dulu. Sebutkan tujuh macam zikir. Angsir. Lima sajalah. Satu. Apa? Pikir dengan pikir dengan lisan. Bentuknya apa? Kedua. Pikir dengan tangan. Bentuknya apa? Memberi sedekah. Tiga. Lisan kan sudah tadi lisan. Dengan lisan, dengan tangan, terus dengan Pendengaran Bentuknya apa? Mendengar Keempat Berikir dengan badan Bentuknya? Ya so, men Menunaikan kewajiban Udah empat ya Ahwat Ada yang mau Yang mau pegang Ayo. mic ya Siap Ustaz. Siap, sebutkan tiga lagi bentuk zikir. Yang sudah disebut dengan tangan, dengan telinga, dengan lisan, dengan badan. Tiga uh, lagi? Dengan dengan ruh. Dengan apa? Dengan ruh. Zikir dengan ruh. Dengan ruh apa? Ati, uh, dengan pasrah, ridho kepada Allah. Iya. Yeah. Dua? Dua. Uh, dengan rasa takut dan harap. Itu dengan apa? E, itu dengan hati. Dengan hati. Terus satu lagi? E, dengan badan, eh? Udah badan mah. Kedua tangan. Tangan sudah. Oh mata. Mata gimana? Celaratan. Dengan... Apa sih? Menangis takut dengan azab Allah. Iya e, e. menangis karena takut kepada Allah ya, Barokallahu Fiksilahkan nanti diberikan ya. Ya kita masukin sesi tanya jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Isti saya keguguran kurang dari 4 bulan Apakah ini termasuk anak yang menunggu orang tuanya di surga Kalau kegugurannya belum empat bulan Berarti belum ditiupkan ruh Dan belum menjadi manusia Belum jadi anak Maka tidak perlu memberi nama Dan hukum orang yang keguguran Sebelum usia empat bulan Disamakan dengan hukum wanita yang istihallah Bukan yang nifas Tidak dianggap melahirkan jadi dia tetap wajib salat semampunya dan wajib saum bila itu di bulan Ramadan kalau dia mampu. Walaupun darah tetap keluar, salatlah semampunya ya. Nah, tapi itu musibah apa bukan? Musibah. Kecil apa besar? Besar serap sihis. Anak yang ditunggu-tunggu gitu ya, diharapkan ternyata enggak jadi. Dan itu menggugurkan dosa dengan jumlah yang amat sangat banyak, terutama bagi ibunya yang mengalaminya, juga bagi ayahnya. Siapa yang lebih menderita, ibu atau ayah? Ibu lebih menderita. Jadi dosa ibu yang gugur jauh lebih banyak daripada dosa ayah. Ya, Tapi yang jelas itu melahirkan pahala kesabaran menggugurkan banyak dosa. Semoga suami istri yang bertanya tadi cepat dianugerahi lagi anak ya, dan menjadi anak yang soleh. Usad, saya disuruh orang tua membeli tiket pesawat, tapi orang tua saya menyuruh membayarnya menggunakan kartu kredit beliau. Apakah tiket itu halal Meskipun saya yang me... Meskipun saya yang Bertransaksi Mohon nasihatnya Oh iya yeah, Ini musibah Sudah sering dijelaskan Menggunakan kartu kredit Itu terdapat Terkandung banyak keburukan Pertama itu Perbuatan dolim Kenapa dolim Karena berhutang di saat dia memiliki uang Kalau pakai kartu kredit, ngutang apa cash? Utang. namanya juga kartu kredit Kredit kan bahasa Sunda nama nganjuk Ya enggak? Dibayarin di oleh-oleh bank Padahal ada enggak dia uang cash? Ada Jadi kalau orang punya hutang tapi tidak membayar kalau dia berkemampuan itu bolim. Dan rata-rata yang pakai kartu kredit orang kaya atau orang miskin, orang yang banyak uang kalau orang miskin nggak dapat kartu kredit. Najukan sepuluh kali juga nggak akan diterima, ditolak terus ditolak terus. Jadi yang pertama bolim, kedua mengandung atau transaksinya mengandung unsur bunga atau riba. Bila terlambat Membayar sehari ada denda Bunga Lewat dua hari tambah gede Tiga hari dan seterusnya bunga berbunga Walaupun kita Bertekad melunasi Sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada Bunga, tidak pernah ada bunga Karena selalu dibayar sebelum jatuh tempo Tapi minimal Kita sudah menyetujui Dan ridok terhadap Transaksi yang mengandung Unsur riba Maka tidak boleh ya Terus gimana solusinya Usulkan pah mening cash gitu. Kan punya uang Punya kartu debit Ambil dulu uang cash di ATM Di bank terus bayarkan Itu lebih selamat Kepada semuanya ya Bagi yang punya kartu kredit Segera tutup Kalau enggak bisa Terus loh. <tuh> kum salam warah. Kalau bersin jauhkan dari Mike Silakan. Ya Bolehkah apa? Zikir berjamaah. Baik tentang zikir berjamaah atau kaifiat zikir nanti kita jelaskan Kamis depan. Jangan ditanyakan dulu. Ya nanti terjelaskan dengan sendirinya ya insyaallah. Bagaimana hukum atau dalilnya seseorang yang punya hutang tapi dia lalai? Dia sanggup membayar tapi dia tidak mementingkannya Terus bagaimana Sikap kita Karena terlalu sering menagih Malah jadi Galakan yang punya hutang Kalau pas mau pinjamnya baik Merengek-rengek ya Pas ditagihnya kayak macan Membuat kita ini takut duluan sudah dijelaskan tadi orang itu zalim. Orang yang meminjam uang dengan niat tidak membayar atau tidak dengan niat membayar, orang itu pencuri, fahwalassun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pencuri. Pinjam, akhiwan ah, ini cukup jazakallah dan afwan juga. Nanti lupa sendiri. Itu pencuri itu. Apakah akan ada perhitungan di akhirat? Ya pastilah, tapi tidak lagi dibayar dengan uang. Di sana tidak ada uang. Dibayarnya dengan apa? Pahala. Pahala orang yang punya hutang diberikan kepada orang yang meminjamkan hutang kepada dia. Jadi menunda-nunda pembayaran hutang pada dia mampu, itu pertama ketoliman. ya Dia kalau didoakan keburukan bisa kena tuh. Itu yang pertama. Makanya menagihnya sebenarnya menyelamatkan orang yang berhutang. Kalau dia mati dalam keadaan berhutang, Nabi Salam tidak mau apa? Tidak mau menyolatkan orang itu. Ketika ada seorang sahabat ya Rasul Sifuran mati tolong solatkan. Lalu Nabi bertanya hal alaihi da'inun. Apakah dia punya hutang? Naham dinaron. Ya, dia punya 2 dinar. Kata Nabi Salam solu ala ashabikum. Kalau begitu solatkan sahabat kalian. Nabi sendiri tidak mau menyolatkan. Itu saking apa? Saking besarnya urusan hutang-piutang, ya mau nggak dibegitukan? Tentu saya tidak mau. Maka segera bayar kalau kita memiliki. Kalau nggak punya uang cash, coba lihat aset yang ada jual. Insyaallah barokah, ya nanti Allah akan ganti sesegera mungkin dengan sesuatu ganti yang lebih baik. <tuh> Orang itu dolim. Tagihlah, menagihnya, menagihnya adalah kebaikan Agar orang itu segera terbebas dari dosa Saya lihat ada akun di media sosial Yang sering upload kesesatan-kesesatan kesesatan firqoh menyimpang Seperti amalan bin'ah atau asatid as yang menyimpang Kadang tidak disebut pelakunya Eh kadang tidak disensor pelakunya Akun tersebut memberi bantahan dari artikel Ustadz Salaf Tapi apakah ini dibolehkan? Penyimpangan memang tidak boleh dibiarkan Harus diluruskan Tapi yang meluruskan itu harus ahlinya Bukan sembarang orang Pertama kalau ahlinya dia akan memberi bantahan yang ilmiah Kedua niatnya tulus karena Allah Azza Wajalla. Ketiga bahasanya adabnya akan santun, caranya akan baik dan benar. Tidak ada unsur cacian, makian, memojokan dan yang sejenisnya. Nah itu akan kena kepada yang bersangkutan, akan merasa diingatkan dan diselamatkan dari kekeliruannya. Adapun kalau Orang yang membantahnya orang awam Walaupun bantahannya dikutip dari ucapan para ulama, para ustaz Baik tulisan ataupun ceramah Ustaznya ceramahnya tidak dalam rangka membantah orang itu, enggak Tapi menerangkan sebuah perbuatan yang terlarang begini Lalu dipakai sebagai bantahan sehingga ada kesan ceramah ini membantah secara khusus ustadz yang tadi dengan nada yang keras apa akibatnya ya akibatnya muncul negatif muncul ketersinggungan ustadz yang dikritiknya mungkin ikhlas oh ya saya salah tapi pendukungnya ini nih ya yang lauk buruk milu lauk buruk milu mijah dia membela secara membati pembabi buta dan balik menuduh kepada ustaz yang diupload ceramahnya untuk membantah itu. Padahal ustaz yang diupload ceramahnya tidak tahu menahu kan? Akhirnya ada kesan apa? Ada domba yang lebih parah. Ada domba itu antara ustaz yang satu manhas dia ngomong apa di mana, yang lain mengomong apa di mana dikelopkan seolah-olah dialog. Itu bukan ngadu domba lagi tapi ngadu ustaz. Ngadu domba aja sudah gede dosanya, apalagi ngadu sesama ustaz. Kalau konteksnya itu berbeda, temanya sama, konteksnya berbeda, ya. Tapi ya semua perilaku manusia akan dihisab oleh Allah Azza wa Perhatikan hal itu ya. Jadi sebaiknya biarkan yang membantah itu ahlinya. Kita jangan ikut-ikutan sebaiknya keluar dari grup-grup seperti itu, semakin kita membantah semakin panas ya. sebab itu orang-orang awam yang hanya lebih mementingkan hawa nafsu dan fanatisme daripada ilmu dan niat yang ikhlas Ustaz hmm. dari Ummu Umumaryam di Ambon YouTuber Ustaz hmm. Assalamualaikum Ustaz berzikir dalam keadaan mengantuk Terkadang sampai lupa bacaan Apakah ini termasuk berzikir Dengan hati yang lalai Dan juga termasuk was-was syaitan Dan mengulanginya syukron Ya tidak boleh dalam keadaan Ngantuk berzikir ataupun sholat Tapi Biarkan ngantuk itu hilang Tidur dulu atau Melakukan aktivitas apa agar ngantuknya Hilang baru silakan sholat Ataupun berzikir Dikhawatirkan tadi begitu Dikhawatirkan mengucapkan ucapan yang keliru yang salah yang menyimpang dari maksud utama dari zikir itu sendiri ya dan itu kalau ngantuk mengigau tak ada bedanya dengan mabuk la taqrabus shalahu antum sukaro hatta ta'lamu ta ma taqulun Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti, mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kondisi mengerti apa yang kita ucapkanlah kondisi ketika terjaga. Sebaliknya ketika kita gak ngerti apa yang kita ucapkan, apapun keadaannya baik mabuk ataupun mengantuk sampai ngego tadi, itu hal yang terlarang untuk dilakukan sholat dan tikir di sana. Berhentilah dulu zikirnya, tidur Atau melakukan aktivitas lain Yang bisa menghilangkan rasa kantuknya Apakah zikir lisan Harus mengeluarkan suara Atau boleh menggerakkan bibir saja Tidak harus Mengeluarkan suara Asal terdengar dari, oleh diri sendiri Atau Minimal ada gerakan lisan Tidak boleh Hanya dengan hati Lisan tidak bergerak ketika kita berzikir yang harus dengan lisan. Contoh di dalam sholat, baca fatihah, doa ruku, doa sujud, itu amalan lisan. Tidak boleh balam, mingkem, terus dalam hati baca, tidak boleh. Sebab itu amalan pokok bagi lisan. Allah berfirman, la harrik bihi lisanakali tak jalabi. Kata Allah kepada Nabi SAW Jangan kamu gerakan lisanmu Karena terburu-buru Menghafalkan wahyu yang diturunkan ini Menunjukkan Membaca harus ada gerakan lisan Allah menegur Nabi menggerakan lisan Karena terburu-burunya Wahyu belum selesai dibacakan Ini sudah mengikuti Maka ditegur Ini menunjukkan harus ada gerakan lisan Tadi dijelaskan Wa taharroks bi syafatahu Orang itu menggerakkan dua bibirnya dalam mengingat aku Jadi harus ada dua gerakan lisan dan bibir ketika membaca zikir-zikir yang dicontohkan Terutama dalam sholat harus ada gerakan lisan Tidak boleh mingkem. ya Saya masih pelajar SMA di sekolah. Saya sering sekali diperintahkan untuk memanjangkan celana. Apa yang saya harus lakukan? Apakah meruti atau istiqomah? Istiqomah. Kalau umpamanya ditegur, ya bilang ada nggak aturannya harus di bawah mata kaki seperti itu. Kalau ada, ah bisa dibuat bikin dibuat nggak Saya lebih baik dihukum aja, Pak. Asal dibolehkan. Apa hukumannya masuk WC? Itu mah ibadah gitu. Pahala dapat WC bersih, saya tetap tidak isbah. Apa hukum berjualan di taman masjid? Taman di halaman mungkin ya. Dimeleikan selama orang yang berwenang tidak melarang. DKMnya tidak melarang. Tapi syaratsyar'i dibolehkan, karena itu di luar masjid yang ada laranganlah berdagang di dalam masjid. Mana batasan luar dan dalamnya? Pintu kita masuk masjid itu dihitung ketika melalui pintu di sana kita dahulukan kaki kanan ketika masuk, kaki kiri ketika keluar dan di sana pula kita membaca doa. Masuk atau keluar masjid, nggak boleh umpet di halaman. Pas di pagar masuk, langkahkan kaki kanan, baca doa masuk masjid. Nggak, itu bukan masjid. Kalau umpet kita lagi ngaji di sini, ada ihwan malah teriak-teriak. Kita bilang keluar, di luar. Batasan luar masjid apa? Pintu begitu. Lewat pintu dia sudah di luar. Oleh karena itu halaman masjid termasuk bagian luar masjid. Dan tidak terkena larangan untuk berjualan. Kecuali kalau orang yang berwenang melarang karena alasan kebersihan, ketertiban. Ya. Oh, maka jangan. Apabila masbuk mabuk apa mabuk ini Apabila mabuk berhari-hari Dan besoknya bertobat Apa tobatnya diterima Jangankan berhari-hari bertahun-tahun mabuk Sebelum nanti dia tobat Tobatnya nasuhah Sebenar-benarnya dia berhenti Dia menyesal Dan dia bertekad tidak mengulang kembali Sah tobatnya dosanya diampuni Ya, Tobatnya diterima Dahulu juga para sahabat tukang mabuk sebelum itu diharamkan ya. Bolehkah kita meminjamkan uang kepada orang yang terlilit hutang? Orangnya senang meminjam uang, sedangkan dia masih punya harta untuk dijual. Jangan, nanti tidak mendidik. Umpah kita bayarin dah lunas, pinjam lagi yang lebih besar. Kemarin pinjemnya cuma 100 juta, cuma. Kita bayarin lunas, terima kasih. Nyicil ke kita lunas. Pinjam lagi jadi 200. Kita menolong melunasi itu agar dia cepat terhindar dari dosa riba. Tapi begitu cepat dilunasi, dia cepat melakukan riba dengan jumlah yang lebih besar. Tidak mendidik, biarkan saja. Apalagi dia punya aset untuk dijual. ya. Jadi... Itu menolong orang untuk berdosa dan bermaksiat lagi. Kecuali kalau orang itu sudah tobat. Saya sudah tahu itu riba, tapi gimana ini sudah berjalan. Nah, boleh kita tolong saya lunasi, nanti kamu cicil ke saya tanpa bunga. Oh, Alhamdulillah. Dan dia benar. Itu bagus. Boleh ditolong ya. Terakhir ya, jangan ada lagi yang... Bismillah, Alhamdulillah Ustaz Saya baru menikah Pengantian baru ini Dan mencari sesuai dengan cara yang benar Maksudnya mencari istri atau suami gitu Dikala dekat dengan istri Atau pegang tangan istri bikin baper aja nih Suka terasa tegang Dan kadang keluar cairan bening Apakah harus mandi junub Apakah itu najis Itu namanya Madhi Dan itu pasti Teralami oleh setiap pengantin Baru baik laki-laki ataupun Wanita Makanya Kalau mau menikah Mau menjadi pengantin baru Sehari sebelumnya Siapkan Selana dalam khusus untuk itu Sebab Bisa-bisa setiap Masolat wajib diganti Karena Syahwat yang memuncak Dan bisa tersalur itu Begitu melihat istri Baru melihat saja itu sudah Memuncak syahwat Puncaknya syahwat ditandai dengan Keluarnya madhi, baik dari laki-laki Ataupun wanita Sifat madhi Najis tidak boleh di bawah solat, tapi kalau keluar tidak wajib mandi. Beda dengan sperma. Kalau sperma kalau keluar wajib mandi, tapi tidak tidak najis. Kalau sperma umpam nempel di baju atau di badan kalau di bawah solat boleh. Nabi saw pernah memakai baju yang terkena dengan Cipratan spermanya Oleh Aisyah anha Cuma dikerik Setelah kering gitu ya Tapi pasti tidak bersih Pasti ada yang tersisa Lalu Nabi s.a.w. -sela memakai Pakaian itu untuk sholat Jadi sperma hukumnya Tidak najis, suci Tapi kalau keluar Mewajibkan mandi Kalau mandi sebaliknya Sama dengan air kencing Sifatnya najis Tapi kalau kalau keluar tidak wajib tidak wajib mandi, ya, tapi wajib dicuci. Dicuci baik dari badannya ataupun dari pakaian yang terkena madik tersebut, ya. Jadi itu sesuatu yang normal, wajar. Romlah semua orang mengalami. Tanya kepada orang yang sudah menikah, benar nggak dulu begitu? Iya, tapi saat itu saya belum tahu hukumnya, jadi terus saja sholat pakai itu. Ah enggak boleh. Kalau sudah tahu sekarang tidak boleh ya. Dan nanti bagi para jomloan dan jomlowati nanti akan tahu setelah menikah ya. Semoga para jomloan jomlowati segera memperoleh jodoh yang soleh dan salihah. Cukup sampai sini saja insyaallah kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atuubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz